Istriku, aku ngerusakin bedil-bedilan tuh. Gantiin sayang. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wa salam wa asra ala asrafil amdiya wal mursaleen. Sayyidina Muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallim. Kallahu ta'ala fi kitabihi al-kareem. Wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udhu billahi minas shayyotanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna allaha yubashiruka bi wa qala nabiyul Kari muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril inna amrahu kullahu khair suryakallahu lazib wasallaka nabiyul karim muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama-tama puji dan syukur mari sama-sama gita panjat dan kehadirat illahi rabbi acara apa ini wisudaan perpisahan sekaligus Isra Miraj di SD SMP SDIT Almanar Kabupaten Bekasi Cibarusah. Tau, Tausiahnya disampaikan oleh mantan artis mantan orang kaya mantan orang terkenal banyak duitnya Tapi selama jadi artis hidupnya resah gelisah Gak enak Dan perasaan itu sekarang dirasakan oleh para artis Mereka seperti itu rasanya Kita aja melihatnya sepertinya senang Aneh juga pengen anaknya jadi artis Celakalah mereka Hati-hati ya Semua apa yang dilakukan mereka itu Ternyata bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya Minimal mengajari anak-anak cipika-cipiki pacaran berani melawan orang tua lihat aja siletron siletronnya tahu sebilah binzali yang kedua mengubar aurat padahal wanita tidak berjilbab satu hari saja di luar rumah lima ribu tahun di neraka tapi kalau artis rasanya berzina saja wajar tahu sebilah binzali hati-hati ini nah mudah-mudahan mantan artis ini mampu menyampaikan hal-hal yang diridhai Allah sehingga selepas acara ini kita mendapatkan barokah ya Nabi solawat dan salam kita mohonkan senantiasa terlimpahkan ke hari kita Nabi agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu yang dirahmati Allah saya melihat banyak sekali anak-anak di sini Semua orang tua dan para guru mengharapkan Anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh Betul uh, Benar nih uh, Anak soleh itu bukan anak-anak yang nampak di hadapan kita saja Anak soleh itu bisa umurnya 70 tahun 90 tahun Dia masih waras Bisa kakek-kakek, nenek-nenek Itu bisa disebut anak soleh Asal memenuhi kriteria sebagai anak yang soleh Beruntungnya orang tua yang punya anak Soleh Orang tua sudah mati Ibunya sudah meninggal Bapaknya sudah dikubur Anaknya Soleh Anak Soleh ini bisa umurnya 60 tahun Punya harta, punya tanah Diwakafkan atas nama orang tuanya yang sudah mati Orang tua itu mendapat pahala yang mengalir Dari wakaf yang dilimpahkan anaknya Atas nama ibunya Mengapa anak ini berlaku seperti itu? Karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah mati. Birrul walidain. Dengan apa? Sodal ketunjariah. Kalau anak ini gak soleh, rebutan warisan. Mencelakai orang tuanya. Bahkan meninggalkan kelakuan yang buruk. Tapi, bila anak-anak yang sekarang di SD ini, dibina menjadi anak-anak yang soleh. Itulah aset kekayaanmu bukan harta simpananmu tapi aset kekayaanmu doa anakmu itu akan menjadikan kamu menghapus dosa-dosa akan menjadikan kamu ahli surga hanya masalahnya bagaimana seperti apa anak soleh itu nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Allah berfirman dalam surah Ali Imran Raudbillahi minas syaitonir rojiim annallaha yubashshiruka bihayah yang artinya Sungguh aku telah mengebirakan kamu Zakaria Siapa Zakaria? Seorang nabi Yang sudah sepuh Tidak punya anak Diberi putra oleh Allah Betapa gembiranya nabi Zakaria Karena ternyata putranya itu yang bernama Yahya Adalah Sayyidhan Idola Ternyata idola itu bukan manusia biasa Yang is idola itu bukan Justin Bieber, Michael Jackson, hier Dayanti, van te doen, ik heb Nabi niets van te doen, ik heb hier niets van te doen, ik Nabi hier niets van te doen, ik anak, -anak hier nah, bagaimana? Apakah anak-anak kita termasuk anak-anak yang soleh Ataukah suami kita suami yang soleh Tapi kita berharap dari ayat ini Maka terjadi kepada suami kita Amin Andallaha yubasyirukati Yahya Sungguh Allah menggembirakan kamu Zakaria Bisa jadi Zakaria itu bapak-bapakmu itu Atau mungkin istri dari Zakaria adalah ibu-ibu ini Yang anaknya Yahya Yahya itu sayyidan Idola anak soleh yang memiliki dua kriteria satu anak soleh itu senantiasa menjadikan wahyu Allah pikirannya menjadikan aturan akalnya wahyu Allah jadi di kepalanya itu wahyu Allah maka disebutlah anak ini musyad anak yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah maka anak ini selalu idroksillah billah idroksillah billah selalu merasa berhubungan dengan Allah dia tidak berani nyontek bukan takut kepada gurunya, guru pengawasnya tidak ada, tapi dia tidak berani nyontek karena berbuat curang, dia tidak berani berbuat curang karena merasa dilihat Allah ibu-ibu, kalau ngomongin orang itu enaknya di belakangnya tidak mungkin di depannya en dan gaan we hier naar de pannen. Dat is het. De bladzijde is het. De malu, takut, dia marah. Tapi kok kamu ngomongin dia? Kan dia gak ada, Pak Ustad. Dia kan gak di depan aku. Nah saat itu Allah di mana? Allah menyaksikan kamu Malaikat mencatat perbuatanmu Dan kamu tidak takut kepada Allah Kamu sedang tidak beriman Saat kamu ngomongin orang nah, Kalau idola, kalau anak soleh Dia gak berani ngomongin orang Membuka aib orang Aib suami, aib istri Aib temannya, gak berani Karena apa? Dilarang oleh Allah al-Quran ada di pikirannya Menghibah itu menurut Al-Quran Ga boleh, maka pikirannya itu Dijadikan tumpuan perbuatan dia Sehingga ketika dia melampiaskan Keinginannya Melampiaskan hawa nafsunya Dia punya aturan, wajib, sunat Mubah, makruh Atau haram perbuatan itu Ini syariat islam, dari mana ini? Dari Al-Quran dan sunnah Jadi anak soleh itu siapa? Anak yang selalu Wahasuron yang selalu menjadikan wahyu Allah pikirannya dan perbuatannya selalu dilandasi oleh wahyu Allah yakni wajib, sunat, hubah, makruh atau haram perbuatan itu. Coba ibu-ibu. Saya kasih ilustrasi. Anak-anak, ya, jemaah, eh, jemaah, eh, alhamdulillah. Ayam dibeli di pasar empat ribu bayar terima ayamnya halal enggak halal ayam dipotong menghadap ke kiblat yang tadi dibeli dimasukkan di air panas udah mati dimasukkan air panas diambil bulunya dibuang kulitnya jeroannya enggak dimakan toyib halal dan toyib yang haram itu ayam dipotong lehernya belum mati dimasukkan air panas bangkai Ini di pasar-pasar ini. Hati-hati kalau beli ayam di pasar dipotongin cara begitu. Potong dulu dengan bismillah menghadap ke kiblat sampai mati halal. Nah, ini ayam yang dibeli tadi dipotong menghadap ke kiblat, kulitnya dibuang karena enggak toyip mengandung kolesterol tinggi, apalagi tunggirnya itu, tunggir, brutunya itu. Eh uh, yang enggak dimakan. Dipotong-potong, dikasih tepung, digoreng. Halal-haram dimakan. Haram. Ayam yang dibeli di pasar dengan halal, dipotong menghadap peti dengan bacaan doa. Dibuang ceruanya, kulitnya dibuang. Tinggallah ayam yang halal itu dagingnya, montok, ditepungin, dibumbuin, digoreng, dimakan. Halal-haram. kanan Allaag, Allaag, Allaag, halal Allaag, Halal Allaag, Allaag, Allaag, Allaag, Allaag, Allaag, Allaag, halal Haram Allaag, Allaag, Allaag, Allaag, Allaag, Allaag, Allaag, Allaag, Allaag,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 Dia tidak mau memperoleh dengan cara mengkredit seperti itu. Hmm. Dia tidak akan pernah punya rumah karena harus pakai KPR, pakai bunga ini itu. Maka dia tetap saja nontrak karena itu aman. Menurut syariat kreditnya haram, banyak nah, nak soleh. Ada soleh itu nggak pernah ngomongin orang, kadang ghibah itu nggak boleh. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Kenapa? Karena kepalanya pikirannya Quran.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 tukang nonton bola di televisi azan datang, aduh, tukang nonton sinetron sama, mau sholat maghrib, siaran berita bagus nih, beritanya ditonton, sholatnya ditinggal, maksiat kepada Allah. Nah, tapi kalau anak soleh mendengar azan, akimu sholat, dirikan sholat, artinya kamu sholat, matikan televisi, ambil air butuh, berjalan ke masjid, atau sholat bersama keluargamu. Di kepalanya. Inna sholatat tanhanil fashai wa muka. Waah itu mampu mencegah perbuatan keji dan muka. Maka dia tidak berani meninggalkan sholat. Di kepalanya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kalau aku enggak sholat, akulah yang merobohkan agama itu. Maka ketika mendengar azan. Alhamdulillah. Ambil air mudur. Siapa dia? Hasuran. Anak sholat. Adi-adi. Muhammad Akbar. Muhammad. Itu suara apa tadi? Azan. Terdengar tidak oleh kambing? Dengar, kambing punya kuping, tapi kambing sholat enggak dengar azan. Tidak. Jadi orang dengar azan gak sholat? enggak sholat? Jangan gua. Enggak sama, sama enggak dengan kambing. Kambing dengar azan. Kambing, kambing air wudu enggak? Enggak kambing de azan solat? enggak? Ya. Ja. Jadi orang yang dengar azan enggak salat? Tidak. Kata Allah ulaikal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adzall. Bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Orang gila dengar azan enggak? Ja. Sholat, enggak. Salat enggak? Ya. Ja. Jadi orang dengar azan enggak salat? Ya. Ja. Orang gila pakai jilbab Alhamdulillah. Kalau monyet, orang gila, kambing tadi tidak tersinggung. Orang yang tersinggung oleh ayat-ayat Allah, orang yang mendapat rahmat. Ketika tersinggung, nerima atau nolak. Kalau menerima, insya Allah, barokah dia. Abu Jahal, Abu Lahab, Umar bin Khattab, Abu Bakar. Mendengar, tersinggung. Abu Lahab menolak, Abu Jahal menolak, Abu Bakar menerima. Umar bin Khattab menerima. Selamat. Lo. Oh, jadi bukan salah yang ngomong, bukan hebat yang ngomong juga, tapi salah yang nerima, ya, hebat yang nerima. Nah, ketika kita mendengar, kemudian kita berpikir Kemudian kita berbuat Dan perbuatan itu sesuai dengan hukum-hukum Allah Maka dialah anak-anak yang soleh gitu. Masalahnya, bagaimana mendidik anak soleh Membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh Atau bapak-bapak ini Saya bukan merasa ya Merubah sikap itu sejak usia 39 tahun Jadi saya beragama mungkin dengan benar itu baru umur 40 tahun itu Sekarang 54 Jadi baru 14 tahunan saya beragama dengan benar dan konsisten Kenapa hari bukti berubah? Karena hidup itu pilihan Kita tidak bisa berserah diri ya tergantung yang di atas Oh gak bisa begitu Allah berikan kepada manusia potensi Malas dan rajin Jujur dan dusta Nah jadi kalau manusia berdusta itu karena dia diberi potensi mampu berdusta Dia jujur ya karena dia mengambil potensi jujur Di saat yang sama manusia bisa rajin dan malas Itu pilihan dari Allah dikasih rajin atau malas Nah ketika kamu rajin atau malas itu pilihanmu Kamu dihisap atas perkara itu Nah anak-anak kita ini Mau menjadi soleh atau salah tergantung kita Mau mendustai agama dengan tidak mendidik anak Mau mendustai agama Menjadikan uh, Belajar adalah wajib lulus Padahal dalam Islam itu wajib belajar Tidak ada wajib lulus dalam Islam itu Yang wajib itu belajar Ketika wajib lulus Maka guru-guru berbuat curang Nyogok sana, nyogok sini Untuk dapat bocoran Kemudian bocorannya dibuka demi sekolahnya Supaya 100% lulus Ini pendusta ini. Bukan guru soleh Tidak akan mendidik anak yang soleh juga Bahkan ketika dibongkar kedustaan itu Yang bongkarnya dicaksimaki Dilaporkan ke polisi Untung banyak ustadz yang memprotes Termasuk saya datangi Takut juga yang mau -ininya. Bapak mau jadi anak curang begini nah, Ada bagaimana cara mendidik anak Agar anak itu menjadi anak yang soleh Suami soleh, istri soleh ha. Gampang Pertama Berikan kepada anak-anakmu makrifat. Apa itu makrifat? Pengetahuan. Ada dua pengetahuan. Satu pengetahuan atau ilmu-ilmu tentang kehidupan. Ilmu yang bisa mengantar membawa anak-anakmu eksis dalam kehidupan. Ilmu kedokteran, ilmu arsitek, ilmu IT, ya, ilmu ekonomi, ilmu jurnalistik ilmu-ilmu komputer kalau anak-anakmu dididik di situ keluarkan biayanya kurang jual rumah ngutang kalau perlu kalau anakmu sudah jadi insinyur anakmu jadi dokter atau ahli ekonomi kembali ke uang pinjaman pasti balik lagi contohnya Melinda Di Gayus Tambunan tapi itu kan berbuat curang usaha ya tapi kan di dunia eksis dia Dengan ilmunya dia bisa kaya raya. Yo tapi caranya batir. Nah itulah. Kalau hanya diberikan ilmu pengetahuan dunia. Tanpa sakofa. Jadi anak soleh itu punya ilmu pengetahuan dunia. Juga memiliki sakofa. Ilmu pengetahuan dunia. Hukumnya fardhu Kipaya. Ilmu kedokteran. Ilmu IT. Ilmu arsitek. Saya kan bukan arsitek. Gak berdosa saya gak jadi arsitek. Saya gak jadi dokter gak berdosa. Karena itu adalah... Partij Kipaja, tapi de Ada dokter. Maar niet Muslim bent, Ik doe het. Ik doe het. Ik doe het. Tapi belajar, belajar. Saya nggak kuliah, saya lulusan SMA. Tapi ketika saya ke Jepang, beserta di sana ada beberapa dokter, calon dokter, kandidat dokter dan beberapa profesor. Ketika membahas permasalahan ekonomi, mereka bingung. Loh, Hari ini ini sekolahnya di mana? Ini omongan profesor saya yang seperti ini. Ah, enggak, saya cuma ngaji doang Ini kitabnya. Ini kitab tinggi sekali. Ah, nasa sih. Orang ini pengajian saya modelnya begini. Nah, belajar itulah yang lang, jammer, niet te lang, maar je Tapi, je niet te lang. je te je moet je niet te lang. Je moet je niet te lang, te je moet je Je Seolah kejalan yang benar Segala ilmu yang menjadi panduan seseorang Untuk memperoleh ridho Allah Yakni Satu Akidah Dua Syariah Tiga Siroh uh, Ya sirah Empat Bahasa Arab Lima Ilmu-ilmu yang lain Ilmu ekonomi Islam Ilmu Politik Islam Dan sebagainya Tapi yang inti tadi, akidah Akidah ini memantapkan kita Bahwa Isra Miraz Itu gak usah dibayangin lagi Oh sudah, yakin ya seperti yakin begini Aku tanya anak-anak Anak-anak Anak-anak, apa? Ini apa? Botol Menurut akalmu Botol ini jadi sendiri atau ada yang bikin? Ada yang bikin Yakin? Ya, yakin? Berarti anak ini meyakini Bahwa pencipta itu ada Betul Ada-ada Angin ada gak? Ada Mana? tuh Mana? Bisa dirasakan Bisa lihat gak? Tapi terasa Tuh, yakin Allah ada gak? Ada Kok bisa tahu? Lihat ciptaannya, Gak mungkin jadi sendiri Pasti ada yang bikin Tiba-tiba bau kentut. Yang kentutnya ada nggak? Ada, baunya ada kok. Nah, ini, mantap akidah. Ya? Ini perlu dilatih. Kemudian syariah, aturan. Kenapa mesti berjilbab? Kenapa makan tangan kanan? Kenapa harus duduk? Kenapa mesti wudhu? Kenapa mesti sholat? Ada syariat yang mengatur kalian. Kalau hewan nggak pakai syariat. Kalau manusia pakai syariat. Orang yang diatur sepenuhnya oleh Allah dialah orang yang ahli tarekat. Itulah anak-anak soleh. Nah, sakopa ini di sekolah negeri nggak ada. Nggak ada. Makanya anak-anak negeri sekarang tawuran, pacaran, ambil duluan, kayak gitu. Iya. Yeah. Ada pengetahuan, pengetahuan baca Quran, bukan pemaham mudah-mudahan SMP yang berlabelkan di Islam ini mampu menyampaikan zakaf itu. Saya mendidik anak-anak saya di sekolah yang demikian, sekolahnya jelek, jauh, tapi isinya dan di rumah pun anak-anak itu dibina. Misalnya tidak jajan, anak kan kalau di sekolah nih sejatanya, hah, gak Ibunya malu kalau nggak ngasih jajan, anak kurang ajar itu. ja. Maar...